Teba, bismillah. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya dari bahasan yang disebutkan oleh musannif di sini kita sampai tentang anwaul af'al jenis-jenis fiil Kata beliau di sini anwaul af'ali jenis-jenis fiil. Jadi ada berapa jenis fiil dalam bahasa Arab? Yang pertama kata beliau, al-fi'lu al-madi, yaitu fi'l-madi, apa itu fi'l-madi? Kata beliau, ma dalla ala hadasin waqo'a fi'l-madi. Fil madhi itu adalah setiap kata yang dia itu menunjukkan kepada sebuah kejadian. Ya, jadi ada sebuah kata yang menunjukkan pada sebuah kejadian waqo'a fil madhi. Yang kejadian itu terjadi di waktu lampau. Ya, terjadi pada waktu lampau. Kalau mau terjemah lebih baiknya itu madalla ala maknan wahadatin waku'afil madi. Jadi, ada tambahan maknan di situ. Adalah setiap sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah makna. Dia memiliki makna. Memiliki arti. Paham? Wahadatin dan dia menunjukkan kepada sebuah kejadian... Yang kejadian itu terjadi di waktu lampau. Ya. Pada zaman madi. Itu namanya fi'il madi. Yaitu fi'il yang menunjukkan kepada sebuah makna. Ketika diterjemahkan itu ada maknanya. Seperti dorobah. Diterjemahkan ada makna memukul. Akala. Diterjemahkan ada makna makan. Atau syakaroh. Diterjemahkan ada makna Bersyukur. Kemudian wahadasin. Dan makna ini menunjukkan sebuah kejadian. Yang dia itu. Wa kuafi zamani. Madi. Yang perkara tersebut terjadi pada. Waktu lampau. Seperti contoh. Kola dan koroa. Kola. Dia seorang laki-laki. Telah berkata. Kola. Menunjukkan kepada sebuah makna. Yaitu berkata, berbicara. Namun pembicaraan ini terjadinya di waktu lampau. Ya, ya. karena ketika kita maknakan dia seorang laki-laki telah berbicara. Ya, jadi pembicaraan itu telah selesai, baru fiil ini terjadi. Baru fiil ini diucap diucapkan. Atau koroa, dia seorang laki-laki telah membaca. Ya, dia seorang laki-laki telah Membaca. Ini fiil madi. Yang kedua, al-fiilu al-mudari'u. Fiil mudari'u. Ma yadullu ala hadasin yak'u fil fi mudari'u asna'a samanit takallum au ba'dahum. Fiil mudari'u itu Adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah makna atau pada sebuah kejadian. Yang kejadian ini terjadinya nanti asna'at takallum. Di saat pertengahan sedang berbicara. Ya, pada saat waktu berbicara. Auba'dahu atau terjadinya perkara tersebut, kejadian tersebut setelah berbicara. Ya, jadi itu yang namanya fi'il mudhori. Fi'il mudhori itu adalah sebuah kata yang menunjukkan makna tentang sebuah kejadian. Ada sebuah perkara yang terjadi. Yang mana kejadian itu terjadi, itu ada ihtimal dua. Ihtimal yang pertama, bisa jadi di saat seseorang sedang berbicara. Jadi ketika dia sedang mengatakan yakulu, maka dalam keadaan sedang mengucapkan yakulu, pembicaraan itu memang sedang terjadi. Atau di saat dia sedang mengatakan yakro'u, dia seorang laki-laki sedang membaca, maka ketika dia mengucapkan yakro'u, maka bisa jadi perbuatan itu terjadi di saat dia berbicara. Atau istimal yang kedua, kemungkinan yang kedua, kejadiannya itu terjadi setelah berbicara. Jadi setelah kita mengucapkan Kata tersebut baru pembicaraannya atau kejadian dari sebuah fiil itu baru terjadi. ya Seperti kita katakan, Yaqra'u Muhammadun Kitaban. Ya, atau Yaqra'u Muhammadun Al-Kitaba. Muhammad itu akan membaca sebuah buku. Ya, Muhammad akan membaca sebuah buku. Kapan terjadinya Muhammad membaca? Setelah kita mengucapkan. Fi'il Yaqra'u Muhammadu, Muhammadun Al-Kitaba. Ya, Muhammad akan membaca buku itu. Setelah kita mengucapkan kalimat itu. Baru perbuatan membaca Muhammad itu terjadi. Dan ini sudah dimaklumi. ya, Bahwasannya Fi'il Mudhari itu. Memiliki dua ihtimal. Ya, bisa bermakna. Hal zamanutakallum itu maksudnya bermakna hal sekarang atau zaman istiqbal selama tidak ada korina yang menunjukkan dia bermakna salah satu dari kedua makna ini maka kedua-duanya bisa diterjemahkan namun sudah apabila ada korina yang menunjukkan salah satunya maka tidak boleh diterjemahkan kecuali sesuai dengan korina yang ada Kemudian pembagian yang ketiga kata beliau, fi'lul amri, fi'l amr, huwa madalla ala hadasin fihi isti'la, yutlabuhusuluhu fil mustakbali. Fi'l amr itu adalah kata yang menunjukkan sebuah kejadian fihi isti'la, yang kejadiannya ini datangnya dari orang yang lebih di atas kepada orang yang di bawah terserah dalam sisi apa ya dari seperti orang tua menyuruh anaknya atau guru memerintahkan muridnya atau ibu memerintahkan anaknya ya atau orang yang lebih tua memerintahkan kepada orang yang lebih muda itu namanya perintah yut labuh husuluhu fil mustaqbal dituntut terhasilkannya kejadian ini dihasilkan kejadian tersebut fil mustaqbal pada waktu yang akan datang Maksudnya waktu yang akan datang di sini setelah seseorang itu mengucapkan fiil fiil amr tersebut, ya. Jadi itu namanya fiil amr. Fiil amr itu adalah kata yang menunjukkan terhadap sebuah kejadian yang kejadiannya nanti itu datangnya dari yang atas kepada orang yang di bawah, paham? Karena dia berbentuk perintah yang diharapkan dari kejadian tersebut terhasilkan pada waktu yang akan datang, yaitu waktu setelah orang itu berbicara, setelah dia mengatakan misalkan di sini kul baru perbuatan berbicara itu terjadi, kul kamu seorang laki-laki berbicaralah, baru perbicaraan itu bisa terjadi, atau dia mengatakan ikro bacalah, baru perbuatan itu bisa terjadi, ya, atau dia mengatakan izhab Pergilah. Setelah dia mengatakan itu, baru perbuatan pergi itu terja terjadi. Ini namanya, fi'il amr. Yaitu kata yang menunjukkan kepada sebuah kejadian, yang kejadiannya itu nanti terjadinya, setelah waktu berbicara. Pada zaman mustakbal, waktu yang akan datang. Yang akan datang itu maksudnya, yaitu waktu setelah, Seseorang itu mengucapkan perkara tersebut Ya Itu pembagian fiil Jadi kalau kita ringkaskan Fiil itu terbagi menjadi tiga Ada fiil madi ada fi'il mudhari, kemudian ada fi'il amar, Ya, ada fi'il mudhari dan ada fi'il amar. Dan ketiga-tiganya telah kita sebutkan bagaimana definisinya dan bagaimana kaitannya dengan waktu. Kalau fi'il madi berkaitan dengan waktu lampau, kalau fi'il mudhari berkaitan dengan waktu hal, waktu, waktu sekarang ataupun waktu yang akan datang. Kalau Fil Amr berkaitan dengan waktu yang sekarang Ayang Sikbal dan disertai dengan adanya tuntut, tuntutan. Makanya dikatakan beliau tadi, Yud Labu Husu Luhu Fil mustaqbal Dituntut kejadiannya itu terjadi setelah waktu berbicara. Ya, kejadiannya itu dituntut setelah waktu berbicara. Yang selanjutnya Alamatul fi'li al-madi Tanda-tanda Fi'il madi Yang pertama Ta'ut ta'nisi as-sakinah Tanda fiil madi dia bisa kemasukan tak taknisa kina, tak taknisa kina, tak yang terbuka, kemudian berharokat sukun, dan posisinya terletak di akhir sebuah fiil madi. Ya, tak maftuha yang berharokat sukun dan terletak di akhir dari sebuah fiil madi. Contohnya seperti kolat. Kolat, ini fi'il madi. Apa alasannya? Karena dia kemasukan tak-tak ya Tak yang melekat pada akhir sebuah fi'il. Dan dia berharokat sukun. Atau koroat, dia seorang wanita telah membaca. Atau zahabat, dia seorang wanita telah pergi. Itu tanda yang pertama bisa kemasukan tak taknis sakinah kemudian yang kedua ta'ul fa'il Ya. Ta'ul Fail Al Mutaharika, Tak Fail yang berharokat, ya, Tak Fail yang berharokat. Dan fa'il ini perhatikan akhwat itu bentuknya bisa jadi nanti untuk mutakallim untuk orang yang berbicara ya kalau di kitab kita dicontohkan seperti ana qultu anta qara'ta anti dzahabti contoh ini sebenarnya akhwat mewakili tentang definisi ta fail. ya ana qultu anti zahabti ya saya telah berkata kamu telah membaca dan kamu seorang wanita telah pergi paham ya tafail kalau dilihat dari pembagiannya ya tafail yang berharakat almutaharrika pertama ada tafail yang jenisnya untuk mutakalim. untuk orang yang berbicara ini jenis yang pertama Ya. Seperti Itu tadi ya. Ana kultu Atau ana safartu Ana akaltu ya. Ini namanya Ta'fa'il Yang berharokat Untuk mutakallim Itu pembagian yang pertama Ya pembagian ta'fa'il Mana situ lagi, dek? Hmm. Hah? Lihat? Pembagian tak fa'il, ya. Yang pertama, tak fa'il untuk mutakallim. Untuk orang yang berbicara. Koroktu, syakirtu, saya telah membaca. Saya telah bersyukur. Kemudian pembagian yang kedua. Tak fail untuk mengkhotob muzakar. Seperti korokta syakarta. Kamu seorang laki-laki telah bersyukur, telah membaca syakarta. Kamu seorang laki-laki telah bersyukur. Ini pembagian tak fail yang kedua. Pembagian yang ketiga, ta'fa'il untuk mukhotob mu'annas. Ya, ta'fa'il untuk mukhotob tapi mu'annas. Untuk perempuan. Seperti korokti syakarti. Kamu seorang wanita telah membaca. Kamu seorang wanita telah bersyukur. Ya, Jadi ingat. Tanda yang pertama dari tanda fi'ilmadi. Yaitu bisa kemasukan. Eh, tanda yang kedua ya. Bisa kemasukan ta'fa'il. Ta'fa'il yang berharokat. Di sini beliau mencontohkan. Ana kultu anta korokta anti zahabti. Ya. Ana kultu anta korokta anti zahabti. Dicontohkan dengan tiga-tiganya. Ada mutakalim. Ada mukhottomu zakar. Ada mukhottomu annas. Jadi itu sebagai isyarat Kepada kita tentang pembagian. Tak fa'il untuk tanda fi'il madi. Ya, di sini disontukkan ada dua tandanya ya. Yang pertama tanda fiil madi kemasukan tak taknisa kina. Yang kedua tanda fiil madi bisa kemasukan tak fa'il mutaharrika. Sekarang nanti dalam pembahasan ini itu akan muncul lagi pertanyaan tentang perbedaan tak taknis dan tak fa'il. Ya, di sebagian Kitab Nahu, itu dibahas tentang apa perbedaan ta'fa'il dan apa perbedaan ta'ta'nis. Sehingga bagaimana kita bisa membedakan? Karena posisinya sama-sama di akhir dari sebuah fi'il madi. Ya, berada di akhir kata. Tentu? Buranih. Hmm. Jadi sambil kita mengulang Perbedaan antara tak fa'il dan tak ta'nis ya. Perbedaan yang pertama, perhatikan. Kalau tak ta'nis, dia itu huruf. Yang menunjukkan. ya Yadullu ala ta'nisil fi'li awna'ibihi. Kalau tak-taknis, dia itu huruf. Untuk menunjukkan fa'il dari perbuatan itu adalah perempuan. Atau na'ibul fa'il dari perbuatan itu adalah perempuan. Itu perbedaan yang pertama. Ya, Kalau tak-taknis, itu huruf. Untuk membedakan fa'il perempuan atau na'ibul fa'il perempuan dengan fa'il laki-laki atau na'ibul fa'il laki-laki. Sehingga kalau ada sebuah fi'il, fi'il madi memakai tak-taknis. Maka nanti ada bentuk isyara kepada kita. pelaku dari perbuatan tersebut pasti adalah perempuan. Seperti kita bawa contoh Dorobat Kalban Dorobat Kalban Contohnya ya Dorobat Kalban Karena dia memakai tataknis Berarti sudah bisa kita simpulkan Bahwasannya Pelaku Dari perbuatan Doroba ini Itu pasti adalah seorang wanita Sehingga ketika diterjemahkan dia seorang wanita telah memukul seekor anjing. Ya, dia seorang wanita telah memukul seekor anjing. Itu tanda perbedaan antara tak taanis dan tak fa'il. Adapun kalau tak fa'il dia itu domir. Ya, kalau tak fa'il dia itu Domir yang posisinya nanti bisa jadi sebagai fa'il atau bisa jadi sebagai naibul fa'il. Ya, kalau tak fa'il itu adalah domir yang bisa jadi posisinya itu sebagai fa'il atau posisinya sebagai naibul fa'il. Contohnya seperti dharabtu. Ya, dharabtu. Saya telah memukul. Berarti saya yang melakukan pemukulan. Atau nanti sebagai naibul fa'il. Kita buat duribetu. Saya telah dipukul. Jadi kalau dia tak fa'il. Itu posisinya adalah domir. Kedudukannya bisa jadi sebagai fa'il. Atau bisa jadi sebagai naibul fa'il. Tinggal dilihat. Apakah dia fi'il maklum. Atau kafil majhul. Jadi ini perbedaan yang pertama. Kalau tak ta'nis itu huruf. Sebagai bentuk menandakan pelaku. Naib fa'il atau naibul fa'il dari perbuatan itu adalah perempuan. Kalau tak fa'il dia itu adalah domir. Yang menunjukkan posisinya sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il. Perbedaan yang kedua, dan ini juga sudah pernah kita sebutkan tentang tak fa'il dengan tak takniz. Ya, perbedaan yang kedua, kalau tak takniz huruf sebelum dia di fathah. Ya, huruf sebelum tak taknis, itu di fathah. Dia kan taknya sukun. Huruf sebelum huruf dia, dari fi'il madi itu, huruf yang sebelum dia itu berharokat fat, fathah. Seperti contoh, dorobat ba-nya berharokat fathah. Tak taknisnya berharokat sukun. Adapun kalau dia tak domir, ya, tak fa'il, maka, huruf sebelum dia, itu berharokat sukun. Ya, darabatu ba-nya berharakat sukun. Ya, darabatu ba-nya berharakat sukun. Itu perbedaan yang kedua untuk membedakan antara ta'fa'il dan ta'tanis. Kalau ta'tanis huruf sebelum terakhir, huruf sebelum dia Berharokat fathah dan dia sukun. Adapun kalau ta'fa'il al-mutaharrika Huruf sebelum dia berharokat sukun. Dan dia berharokat. Ya, entah tu, entah ta, entah ti. Ya, dorob tu, dorob ta, dorob ti. Yang penting taknya berharokat. Huruf sebelumnya sukun. Kalau tak ta nih, Huruf sebelum dia berharokat. Dia yang berharokat sukun. Ya Itu perbedaan keduanya. Sekarang kata Musonif di sini. Alamatul fi'lil mudori. Tanda-tanda fi'l mudori. Ya, dari tanda-tanda ini nanti kita bisa menghukumi sebuah kata itu adalah fi'il mudori. Di sini Musonif menyebutkan tiga tanda. Ya, yang pertama yusbaku bilam mitlu lam yakul walam yakro' kemudian lam yazhab. Tanda fi'il mudori yang berikutnya, yang pertama dia itu didahului dengan lam. Amil jazm. Jadi kalau ada sebuah kata, Bisa didahului oleh lam, Maka bisa disimpulkan, Kata tersebut adalah fi'il mudari. Seperti contoh, Lam yakul, dia seorang laki-laki, tidak berkata. Atau, Lam yakro, dia seorang laki-laki, Tidak membaca. Ya. Atau, Lam yazhab, dia seorang laki-laki, tidak pergi. Dan ingat ya, kalau fi'il mudhari' sudah kemasukan amil jazmin, amil-amil yang menjazmkan dia seperti lam di sini, maka makna fi'il mudhari' tidak bermakna hal dan tidak bermakna istiqbal, tapi bermakna apa? madi. Paham ini sudah pernah kita sebutkan dulu. Kalau fi'il mudhari' kemasukan amil jazm seperti contoh di sini lam maka fi ilmu di sini sudah bermakna madi, Tidak bermakna hal dan tidak bermakna stikbal. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, yabda'u biha' bilhamzati awin nuni wal ya'i wata' ya. Didahului didahului dengan Hamzah atau nun, atau ya, atau ta. Ya, didahului dengan huruf salah satu dari huruf ini. Hamzah, nun, ya, ataupun ta. Atau kalau kita simpulkan, bisa didahului oleh salah satu dari huruf anita. Hamzah atau alif, kemudian nun, kemudian ya, kemudian ta. Apabila awalan katanya salah satu dari empat huruf ini, maka bisa disimpulkan, tapi itu bukan juga harus pasti ya. Bisa disimpulkan, maka dia itu adalah fi'il mutori. Seperti akulu, huruf pertamanya amzah. Akulu. Atau yang kedua, nakulu, huruf pertamanya nun. Atau yang ketiga, yakulu, huruf pertamanya ya. Atau takulu, huruf pertamanya ta. Kalau kita dapatkan ada sebuah kata, yang awalannya bisa seperti ini, bisa didahului salah satu dari huruf ini, bisa kita simpulkan bisa dia itu adalah fiil mudhari. Karena itu termasuk tanda yang ada pada fiil mudhari bisa didahului salah satu dari huruf anita. Tanda yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk meraba sebuah kata itu fiil atau bukan, fiil mudhari atau bukan, yusbaku bisin wasaufa dia didahului dengan sin dan saufa. Jadi kalau ada sebuah kata yang bisa kemasukan sin dan saufa. Itu bisa dipastikan ya. Dia itu adalah fi'il mudhari. Karena ini termasuk tanda yang khusus. Tidak ada fi'il lain yang bisa menerima tanda ini. Faham ini? Fi'il madhi tidak bisa kemasukan sin dan saufa. Fi'il amr juga tidak bisa kemasukan sin dan saufa. Ini tanda khusus bagi fi'il mudhari. Sehingga kalau ada sebuah kata bisa kemasukan didahului oleh salah satu dari dua huruf ini, sudah dipastikan adalah fi'il mudhari. Seperti sanazhabu, saufa nazhabu. Sanazhabu, telah kami akan pergi atau saufa nazhabu, kami akan sama pergi. Dan ingat, kalau fiil mudhari kemasukan sin dan saufa, maka makna pada fiil mudhari itu adalah pasti bermakna istikbal. Paham Bermakna kejadiannya setelah waktu berbicara. Ya, Tidak bisa kita istimalkan lagi, kemungkinan lagi bermakna hal itu sudah enggak bisa. Karena kalau fiil mudhari kemasukan sin dan saufa, Maka sin dan sofa ini akan menjadikan fiil mudori tersebut bermakna istikbal Padahal asalnya fiil mudori kan ada dua makna ya Bisa jadi di waktu hal, waktu sekarang Atau bisa jadi di waktu istikbal, waktu yang akan datang Namun kalau sudah kemasukan sin dan sofa Maka sudah tertakyin di sini makna dia adalah istikbal Kemudian alam alamatul fi'ilil amri. Tanda-tanda fi'il amr. Ya. Tanda-tanda dari fi'il amr. Yang pertama ayyadulla ala talab. Ay yahmilu ma'nal isti'la'i. Mislu ul ikra izhab. Tanda fi'il amr dia itu menunjukkan makna tuntutan. Menunjuk tentang makna dituntutnya sebuah perbuatan itu harus terjadi. Ay, ay tafsiriyah ya. Dia itu membawa makna isti'la. Makna perintah yang datang dari atas ke bawah. Ya, itu isti'la. Makna yang menunjukkan makna perintah. Yang perintah ini datang dari atas ke bawah. Dari orang tua memerintahkan anaknya, atau majikan memerintahkan anak buahnya, atau misalkan seperti Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, atau namanya istilah perintah yang datang dari atas ke bawah. Seperti kul katakanlah atau berbicaralah diperintahkan agar perbuatan berbicara itu dituntut harus terhasilkan atau ikro membacalah kamu seorang laki-laki membacalah atau izhab ya kamu seorang laki-laki pergilah um itu tanda dari fiil amr ya itu tanda dari fiil fiil amr apabila dia bisa menunjukkan pada tanda tersebut maka dihukumi dia itu adalah fiil fiil amar Atau kalau kita simpulkan. Tanda dari fiil amar Di antaranya juga. Bisa kemasukan nun tauke. Ya. Nun tauke. Yang menunjukkan makna penguat. Ya. Seperti idrib menjadi idriban. Atau idribanna. Dan nuntaukit ada dua ya, ada yang khafifah, yang ringan, yang harokat dia itu harokat sukun, dan juga ada nuntaukit nanti yang sakilah, yang berat. Harokatnya nanti di tajdid. Contoh kalau kita masukkan kepada fi'il amr, idrib. ya, Kamu seorang laki-laki, pukullah. Maka kita masukkan dulu nuntaukit yang khafifah, menjadi idriban. Kamu seorang laki-laki Sungguh pukullah ya, Atau idribanna Nuntaukit yang Sakilah, yang berat Maka Sungguh kamu seorang laki-laki Pukullah Dan ingat Kalau fi'il Amar kemasukan Nuntaukit Maka nanti fi'il Amar itu harus Mabni di atas fathah ya Dia mabni di atas fathah. Makanya bacanya dari idrib menjadi idriban atau idribanna. Itu termasuk tanda dari fiil amar bisa kemasukan <tik> mumtaukid. <tik> di alar <rupanya>. deh. Baik. Sekarang kata beliau anwaul huruf. Jenis-jenis dari huruf. Ya, huruf itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama huruful jarri. Ada huruf-huruf jar. Seperti min, ila, an, ala, fi, alif, al lam, al ba, ila akhirih. Ini juga sudah bisa difahami dengan mudah huruf-huruf jar. Jadi huruf itu bermacam-macam, ada huruf jar. Yang kedua hurufun nasibah, huruf yang menasabkan fiil mudari, seperti an, lan, kai, hatta, lamu ta'lil, lamu juhud, fa' sababiyya, ila akhirihi, sampai yang terakhir dari amil-amil nasibah. Yang ketiga, hurufu jazimah, ada huruf-huruf yang menjazmkan fiil mudari, seperti lam, lanahi, lamul amri, sama lamma ya, Nanti kalau kita masuk dalam babnya masing-masing insya Allah akan ada. Kemudian huruf-huruf yang menaseh. Yang menghapus hukum sebelumnya. Jadi hukum sebelumnya itu misalkan Mubtada Khobar. Kemasukan ini maka hukum Mubtada Khobar dinaseh sama dia, dihapus. Seperti inna, anna, laita la'alla, ka'anna, lakinna. Ini semuanya adalah huruf. Dan ini namanya harfun nasikh huruf yang menasakh yang menghapus hukum kalimat setelahnya dan ini masuknya pada mubtada khobar ya, makanya dikatakan inna harfu taukidin wa nasikhin misalkan kita buat contoh inna muhammadan hadirun cara irobnya nanti inna harfu takidin wa nasikhin inna itu adalah huruf taukid dan huruf nasih huruf yang menghapuskan hukum muktada dan khobar. Asalnya muktada khobar itu muktada dibaca rofa dengan doma, misalkan khobar dibaca rofa juga. Ketika kemasukan ini, maka hukum itu berubah. ya Yang asalnya dia muktada, ini menjadi isimnya inna dinasobkan. Yang asalnya dia khobar miliknya muktada, ini menjadi khobar miliknya inna. Ya, ini namanya huruf nasih. Kemudian yang kelima, hurufun nafyi, huruf-huruf yang menafikan. Yang bermakna nafi seperti ma, la, lan, lam. Ya, ini bermakna nafi, penafian. Jadi ketika ada sebuah kata kemasukan huruf ini, maka kata itu mengandung makna penafian dari sebuah hukum. Ya, seperti kalau kita buat contoh Ma Zaidun kalban. Ya, tidaklah Zaid itu memukul seekor anjing. Ma Zaidun kalban. Tidaklah Zaid itu memukul seekor anjing. Berarti pemukulan dinafikan pada perkara tersebut. Ya, dinafikan dari dari Zaid. Yang keenam, huruful istifham. Huruf-huruf istifham. Huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya. Seperti hal sama hamzah. Ya, hal dan hamzah. Hal apakah hamzah juga bermakna sama. Atau kalau kita buat ringkasannya, ringkasan, huruf itu terbagi tiga. Ya, huruf itu terbagi tiga, tiga golongan. Di alas ya. Pembagian yang pertama dari huruf, pahami, khusus masuk pada isim. Dan tidak mungkin dia masuk kepada fi'il. Ya, itu pembagian huruf yang pertama. Khusus masuk kepada isim saja. Seperti huruf jer. Huruf jer ini akhwat, tidak mungkin masuk kecuali setelahnya itu pasti isim. Ya, jadi pembagian yang pertama dari huruf dia itu ada yang hanya khusus masuk pada isim saja. Yang kedua dari pembagian huruf dia khusus masuk pada fiil. Kalau ada sebuah kata kemasukan huruf tersebut, maka sudah bisa dipastikan dia itu fiil. Seperti sin, saufa, amil jazm, amil nasab. Semuanya itu adalah huruf yang khusus masuk pada fiil. Kod, ya, kod termasuk huruf yang setelah dia itu pasti fiil. Hal ini. Jadi kalau ada sebuah huruf menerima tanda tersebut, sebuah kata menerima tanda tersebut, maka bisa kita pastikan kata itu adalah fiil, bukan isim. Pembagian yang ketiga dari pembagian huruf huruf yang berserikat bisa masuk pada isim kemudian bisa masuk kepada fiil. Kedua-duanya bebas. Ya. Kita tidak bisa memastikan apakah dia itu isim ataukah dia itu fiil sampai kita melihat betul-betul tanda dari kata tersebut apakah memiliki tanda isim ataukah memiliki Tanda fi'il. Seperti huruf istifham. Huruf istifham ini adalah huruf yang khusus. Yang bisa masuk kepada isim. Bisa juga masuk kepada fi'il. Seperti kalau masuk kepada isim. A-Muhammadun hadirun. Apakah Muhammad itu hadir? Ada Hamzah istifham. Atau kalau masuk kepada fi'il. Ya. Hal darabah zaidun kalban. Apakah zaid itu telah memukul seekor anjing? Paham? Itu pembagian huruf. Dia ada tiga. Ada yang masuk kepada isim. Ada yang masuk kepada fiil. Dan ada yang bebas. Masuk di isim bisa. Masuk di fiil bisa. Tebya. Kita cukupkan dulu dan mudah-mudahan dipahami. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi dan kalau ada pertanyaan nanti setelah ini bisa ditanyakan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an illa anta astaghfiruk